sudah menonton videonya dari awal sampai akhir jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa subscribe channelnya di Wanada Record Official jangan lupa bagikan ya, terima kasih